Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asuhabihi wa walah. amma ba'adu. Ayuhil ikhwah barikallahu fikum. Telah selesai kita dari pembahasan jenis-jenis fi'il. Kemudian yang berikutnya, kita masuk pada pembahasan perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il. Ya Rabul Af'al, perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il. Fi'il terbagi menjadi dua. Ditinjau dari berubah dan tetapnya pada akhir fi'il tersebut. Pada akhir fi'il tersebut. Yaitu mu'rob dan mabni. Apa itu mu'rob? Al-mu'rob huwa ma tagayaru akhiruhu bisababiduhu amil Mu'rob adalah fi'il yang mengalami perubahan pada akhir kata tersebut. Yang disebabkan masuknya amil. Fi'il, yang mengalami perubahan pada akhir kata tersebut, disebabkan masuknya amil. Misalu contohnya, yakdobu. Antum bisa perhatikan pada kata yakdobu. Pada kata yakdobu, akhir kata tersebut adalah berharokat ufamah. Ini dalam keadaan merfu'ah. Kemudian, lan-yaktubah. Yaktubu dimasuki alat penasob, yaitu lan, sehingga yaktubu menjadi yaktubah. Perhatikan pada kata yaktubah, akhir kata, yaitu huruf ba. Berharokat fathah. Nah, Lan-yaktubah dalam keadaan nasob. Kemudian, lan-lam-yaktub. Yaktubu dimasuki lam. Namun, lam yaitu salah satu alat penjazem sehingga yaktubu menjadi yaktub ba disukun nah pada keadaan yaktubu yaktuba dan yaktub maka fiil ini dinamakan fiil yang mu'rob karena fiil yang mengalami perubahan pada akhir kata tersebut yang disebabkan oleh amil Contoh berikutnya, ya jelisu, nikadan marfo, lan ya jelisa, mansub, lam ya jelis, majizum, yakro'u, lan yakro'a, lam yakro. Ini contoh-contoh, fiil yang mu'rob, yaitu fiil yang mengalami perubahan pada akhir kata, disebabkan amil. Kemudian, apa saja, Fi'il fi'il yang dikatakan fi'il yang mu'rab yaitu amal mu'rabu min al af'ali fahuwa al mudhari' Adapun fi'il-fi'il yang mengalami perubahan itu terjadi pada fi'il mudhari' hanya terjadi pada fi'il mudhari' illa kecuali idza dakhalat 'alaihi nunul inafi au nunut taukidi yaitu yang terjadi pada film borak kecuali apabila pada film borak tersebut dimasuki nun inas atau nun taukit maka ketika film borak yang dimasuki nun taukit atau nun inas maka keadaannya adalah mabni keadaannya adalah mabni anak ulangi pada film yang terjadi perubahan hanyalah pada filmulore pada filmulore yaitu filmulore yang kosong dari nun taukid dan nun inas. Adapun ketika filmulore yang dimasuki nun inas atau nun taukid maka keadaannya adalah mabni. Contohnya filmulore yang dimasuki nun inas adalah yajlisna tajlisna yasjuduna tasjuduna nun inas adalah nun yang menunjukkan perempuan nun yang menunjukkan perempuan yajlisna ini adalah kita artikan mereka para wanita sedang duduk mereka Para wanita sedang duduk. Kemudian, Nun Taukit. Contohnya adalah Yaktubu. Ini ketika kemasukan Nun Taukit menjadi Yaktubanna. Nah, Nun. Di sini ada Nun Taukit. Nun Taukit. Yaitu, Nun yang menunjukkan sebagai penguat. Nun yang menunjukkan sebagai penguat. Yang kita artikan pada kata yaktubanna adalah Ia sedang benar-benar sedang menulis. Ia benar-benar sedang menulis. Maka pada kata yaktubanna dan yang berikutnya yasjudanna adalah fi'il mudhari' yang dimasuki nun taukid sehingga pada fi'il mudhari' yang dimasuki nun inas dan nun taukid maka keadaannya adalah mabni bukan mu'rab yaitu mabni di atas fathah mabni di atas fathah demikian yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini untuk penjelasan mabni insyaallah pada kesempatan yang berikutnya Barakallahu fikum subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka, wa atubu ilaik